Assalamualaikum sederlun, berita malam medisi hari ini Jumat 17 November 2017 dibacakan Ardian Syah. Kecamatan Jempa evaluasi penggunaan dana desa. Sapi bantuan dinas pertanian Gayo Luwes Mati. Judi Togel Marak di Kota Langsa. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Sudahlun, tim dari Kecamatan Jempa Biren turun ke desa-desa melakukan monitoring penggunaan dana bantuan, terutama memastikan jenis bangunan dan peruntukan serta administrasi. Hal itu disampaikan Ketua Tim Tarmizi ST kepada Seram BFM kemarin saat berada di desa Tupuk Tunong. Dalam pemantauan, langkah pertama adalah verifikasi besarnya bantuan desa yang diterima, kemudian peruntukan bantuan. Kehadiran tim selain memberikan dukungan, memantau penggunaan dana desa juga memastikan terhadap bangunan yang dikerjakan di lapangan. Ia juga mengatakan Jempa, kecamatan Jempa memiliki 42 desa definitif dan seluruhnya menerima bantuan desa baik alokasi dana gampung yang bersumber dari APBK maupun bantuan dana desa atau DD yang bersumber dari APBN dengan jumlah bervariasi. Darlun dari 82 ekor sapi bantuan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lues yang bersumber dari Dana Pagi Hasil Cukai dan Tembaku atau DBCHCT 2017 yang dibagikan kepada masyarakat di sembilan kecamatan di kabupaten itu dilaporkan mati. Dari informasi yang dikumpulkan, sapi bantuan yang mati tersebut berada di Desa Tamping, Kecamatan Kuta Panjang milik JPS Husin bin Sami'un, satu ekor sapi dilaporkan mati mendadak di dalam kandang. Hal tersebut disinyalir ada permainan oleh instansi terkait pengadaan induk sapi lokal seharga Rp10 juta rupiah per ekor tersebut. Seharusnya dibagikan kepada petani tembakau. Kepala Dinas Pertanian peternakan dan Perkebunan Galus melalui PPTK, Insinyur Ramadan mengaku salah satu sapi bantuan yang bersumber Dari DBHCT 2017 tersebut mati mendadak dan terkesan misterius Sudarlun, sejak beberapa bulan terakhir penyakit masyarakat atau judi jenis Toto Gelap atau Togel di Kota Langsa kembali kambuh dan marak. Seorang warga, Warno, mengatakan tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa judi Togel ini dikendalikan warga turunan Dan sangat disayangkan praktik judi tersebut dibiarkan bebas Ditambahkannya juga para pelaku atau sering disebut agen Togel bekerja di bawah kendali seorang bos dengan leluasa melakukan transaksi dengan para pembeli di warung-warung. Sementara itu praktisi hukum Aceh Legal Konsul Muslim Agani SH menanggapi persoalan judi Togel ini mengatakan bahwa memang benar kini judi Togel di kota Langsa kembali marak sesuai laporan yang ia terima dari masyarakat. Bahkan judi togel ini ibaratnya cerita bersambung yang tidak pernah habis-habisnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudah walikota menjanjikan akan memberikan bonus bagi kafilah yang mampu meraih juara pada MTQ 33 yang berlangsung di Aceh Timur. Hal ini dijanjikan orang nomor satu di kota Loks tersebut saat acara pelepasan kafilah di halaman kantor wali kota setempat. Menurut Swaidi Yahya, bonus untuk juara nantinya diberikan pada awal tahun 2018 berbentuk uang tunai ataupun tiket umrah dan lainnya. Menurut Swaidi, pemberian bonus ini dalam upaya memotivasi para kafilah agar nantinya bisa tampil maksimal dan bisa membawa nama harum kota Loksmawe. Sederlun masyarakat di kawasan Ujung Lami, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, kini menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari balok kayu sebagai jembatan darurat yang menghubungkan antar desa menuju ibu kota kecamatan setempat. Sukardi, Gesik Gampung, Ujung Lami, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya mengatakan banyak warga sepeda motor dan mobil yang masuk ke sungai akibat jembatan darurat tersebut malah sudah ada warga yang meninggal karena jatuh dari jembatan. Meski kerap menyebabkan musibah bagi sejumlah warga, namun perbaikan jembatan darurat hingga kini belum pernah dilakukan pemerintah. Sementara itu, anggota DPR Kanagan Raya, Cudman, yang meninjau langsung ke lokasi jembatan di Kampung Ujung Lami, mengatakan pihaknya prihatin dengan kondisi jembatan darurat tersebut. Menurutnya, kondisi badan jembatan mulai lapuk termakan usia, dan sangat memprihatinkan sebab mengancam keselamatan warga yang melintas. Sudah lun, sejak tahun 2008 sampai November 2017, Dinas Kesehatan PD mencatat 37 kasus HIV di Kabupaten PD. Dari jumlah itu 18 orang meninggal dunia dan 15 orang masih menjalani pengobatan rawat jalan. Kepala Dinas Kesehatan PD Dr. Fajriman SPS melalui Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Turno Junaidi MKM mengatakan, kasus ini tersebar di beberapa kecamatan. Biasanya mereka mengambil obat di puskesmas atau rumah sakit dengan cara mengontak petugas. Sementara itu, saat ini digelar sosialisasi bahaya anti-HIV untuk siswa SMA guna meningkatkan pengetahuan dan mengurangi risiko tinggi penularan. Sosialisasi ini digelar secara bergiliran ke sejumlah SMA, SMK, dan institusi kampus. Sudarlun, sebanyak tiga kelompok tani yang berlokasi di Gampung Bali dan Redup, Kecamatan Merbu, Aceh Barat, mendapatkan bantuan bibit padi sebanyak 1.250 kg. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh CSR dan Media Relation Manager PT. Miva Bersaudara, Azizon Nurza, didampingi sejumlah pejabat terkait. Ketua kelompok tani ingin maju Gampung Bale, Bustami, mengatakan benih bibit yang diterima tersebut jumlahnya 1.250 kg dan dialokasikan untuk lahan seluas 30 hektar. Mereka sangat berterima kasih atas bantuan dan kepedulian perusahaan membina dan mendampingi sehingga sukses panen dan mengalami peningkatan produksi padi sementara itu koordinator BPP Merbodokter hewan Rusdi Sani mengatakan bantuan ini merupakan bukti keseriusan PT MiFA bersaudara dalam membina petani guna meningkatkan produksi padi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dari justrum Seami Tanjung permaaiskiian berita malam medisi Jumat 17 November 2017. Berita pagi Serambi FM hadir kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com follow juga Twitter @serambifm. Darun wassalam.